7 sampai ayat 200, Allah letakkan di antara ayat-ayat tentang -ayat jihad. Kalau kita membaca paragraf sebelumnya, terbunyi wakati rufi sabillillah al-ladzina yukatilunakum walladadun, wabturuhum wakatiluhum wa dan sebagainya. Peramilah. Di jalan Allah orang-orang yang memerangi kalian Dan janganlah kalian melampaui batas Allah tidak suka kepada orang yang melampaui batas Lalu para ulama tafsir Menghubungkan antara paragraf tentang jihad dengan paragraf tentang haji ini Dalam sebuah metodologi yang disebut dengan munasabah Munasabatul suar, munasabatul ayat Hubungan antara surat dengan surat, Hubungan antara ayat dengan ayat Tentunya ini tidak secara Kebetulan ayat ini Ditempatkan setelah ayat tentang jihad Sehingga para ulama dengan Keyakinan tidak ada kebetulan Selalu ada kehendak Allah di dalamnya Maka mereka mencari Untuk menghubungkan apa Pelajaran dari hubungan ayat ini Dengan ayat yang lain Salah satu hubungan ayat-ayat Tentang jihad dengan haji adalah Bahwa kedua, kedua ibadah ini adalah Disebut dengan puncaknya ibadah Sebagaimana haji adalah Rukun Islam yang kelima Dia adalah puncaknya rukun Islam Maka jihan itu juga Puncaknya ibadah Sehingga dikenal dengan nama Masing-masing memiliki Keistimewaan tersendiri Akan tetapi Kedua-duanya menjadi Hukumnya wajib dalam kondisi-kondisi tertentu Jihad itu hukumnya wajib Sebagaimana haji Bagi mereka yang punya kemampuan Kemampuan apa? Sebagaimana yang tadi setelah disinggung Kemampuan fisik Kemampuan harta Dan telah datang masanya Seperti sebagaimana haji Telah datang masanya haji Yaitu bulan-bulan haram Maka datangnya masa jihad ketika mereka Diberangi oleh musuh-musuh mereka Ini sangat-sangat wajib Sehingga ketika seseorang Begitu bersemangatnya menyampaikan syiar-syiar tentang ibadah haji. Dan ini sesuatu yang sudah sangat populer di masyarakat. Ada walimatus safar haji, ada kemudian manasik haji, ada kemudian mempersiapkan segala sesuatu untuk berangkat haji mulai dari menabung. Kemudian nanti ada bagian yang urus mengurus, mengurus masalah haji seperti depan. Harusnya umat Islam juga memiliki semangat yang sama dalam urusan jihad yang Allah barengi ayatnya bersama dengan ayat-ayat haji harus punya semangat yang sama dan punya pemahaman yang sama bahwa jihad sama wajibnya dengan haji walaupun berbeda fikihnya sehingga kaum muslimin harus punya sumbangsih terhadap jihad harus punya niat untuk berjihad sebagaimana mereka punya niat untuk berhaji bahkan nanti kalau kita hubungkan dengan surat at-taubah Ketika Allah berbicara tentang Masjidil Haram Allah juga menyebutkan Bukan yang memakmurkan Masjidil Haram Hanya dengan Memberikan makanan kepada jamaah haji dan memberikan air Kepada jamaah haji dan Masjidil Haram Tetapi yang memakmurkan masjid ini Adalah yang beriman Yang berjihad Yang menegakkan sholat dan sebagainya Ini menunjukkan bahwa urusan haji ini Sering Allah kait-kaitkan dengan masalah jihad Karena banyak kesamaan antara dua Model ibadah ini Makanya kaum muslimin, karena sudah punya semangat haji yang luar biasa, Allah tempatkanlah semangat jihad di samping semangat haji supaya menjadi pembanding. Apakah sama semangat kita untuk berjihad sebagaimana semangat kita untuk berhaji? Apakah syiar-syiar tentang jihad dikumandangkan kepada umat sebagaimana syiar-syiar tentang haji? Apakah seseorang itu merasa nyaman mendengar ayat-ayat tentang jihad sebagaimana mereka merasa nyaman dengan ayat-ayat tanah haji Apakah manusia, orang yang beriman Rindu ke anudur ribau Ke negeri-negeri yang tempat berjihad Sebagaimana mereka rindu Kepada tanah haram, makkah, dan Madinah? Inilah perbandingan Antara paragraf jihad Dengan paragraf haji Lalu apakah kaum muslimin sudah mempersiapkan Dirinya untuk berjihad Sebagaimana mereka mempersiapkan dirinya Untuk berhaji Apa persiapan berhaji kita dengarkan dari tahun 2010 Sudah menabung supaya bisa Melaksanakan ibadah haji Dan berharap segera mungkin ketika diberikan kuota 8 tahun dia sedih Ah kok lama banget 8 tahun Entah saya masih hidup entah enggak Harusnya semangatnya seperti ini action yang seperti ini juga dia lakukan Dalam urusan jihad visabilillah Walaupun jihad tidak selalu diartikan Berperang tetapi jihad yang paling tinggi Itu adalah perang dan yang paling banyak Disebutkan dalam perintah adalah perang tetapi tidak selalu Perang dakwah Kemudian juga eh, apa namanya? mengajak orang untuk melakukan amal soleh terutama amar ma'ruf nahi Ini juga termasuk diantara salah satu varian dari jihad fisabilillah. Apa yang sudah kita persiapkan untuk jihad? Setelah kita juga punya semangat mempersiapkan segala sesuatu untuk haji. Pemerintah, pemerintah punya badan khusus yang mengurus masalah haji, bekerja sama antara satu negara dengan negara yang lain, bekerja sama dengan maskapai travel, KBIH segala macam. Demi untuk memudahkan umat melaksanakan ibadah haji, sudahkah kita punya badan khusus untuk masalah jihad membantu kaum muslimin yang terjajah di Palestina, di Suriah, di Irak, di Myanmar? Ini yang sindiran Allah dalam ayat-ayat haji. Kalau kita berbicara tentang haji manasik, insya Allah bapak-bapak dan ibu yang mau berangkat haji, pastinya sudah melaksanakan manasik haji dengan banyak para ulama, sedikit banyak sudah tahu bekal-bekal ilmu tentang haji apalagi tadi sudah disinggung lagi la rafa'sa wala fusu wa wala Jidala ini paling populer tapi ada satu hal yang jarang sekali disinggung dan ada di ayat ini sendiri adalah hubungan antara haji dengan jihad dan saya ingin supaya ini menjadi pelajaran bagi kita semua termasuk bapak ibu yang berangkat haji nanti ketika dia di tempat haji di tanah haram maka ibadah ini adalah ibadah fisik sama dengan jihad ibadah fisik Butuh kekuatan fisik di sana dia harus sabar Apalagi dengan kondisi yang ramai Sekali orang berkumpul di satu titik Seperti Mina, Arafah, Muzdalifah Kembali lagi ke Mina dan sebagainya Ini semuanya ibadah fisik Sebagaimana adalah jihad Ini menunjukkan bahwa Harusnya ibadah haji ini menjadi semacam Simulasi untuk jihad Walaupun dia tidak sama Tetapi menjadi semacam simulasi Baik simulasi spiritual Ataupun simulasi Melaksanakan ibadah haji. Kemudian hubungan lain antara jihad dengan haji di dalam paragraf ini adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwa jihadnya perempuan itu adalah haji yang abrum. Khusus bagi perempuan karena tidak ada kewajiban berjihad sebagaimana laki-laki maka jihadnya perempuan adalah haji yang abrum. Maka ibu ketika nanti ibu melaksanakan ibadah haji ini dari awal ibu niatkan bahwa ini adalah jihad. Dan jihad itu membutuhkan kesungguhan, keseriusan, kesabaran yang lebih dibandingkan amalan-amalan yang lain. Sholat tidak jihad, tetapi dia pahalanya pahala sholat. Kemudian puasa bukan jihad, puasa puasanya pahalanya pahala puasa. Tetapi haji bagi perempuan pahalanya pahala jihad. Bahkan seperti bertihan beneran, karena memang bagi perempuan haji ini memberikan apa Membutuhkan fisik yang lebih Ketimbang laki-laki memang lebih mudah Karena bagi laki-laki Sekedar berjalan, tawaf, segala macam Ini sesuatu yang mudah Tapi bagi perempuan, berjalan jauh Keluar negeri, kemudian crowded Dengan banyaknya orang di sana Kemudian fisik, segala macam Ini lumayan berat bagi perempuan, walaupun tidak terlalu berat bagi laki-laki Makanya Allah memberikan keringanan fikir untuk perempuan Tidak perlu berangkat berjihad dengan mengangkat senjata tidak perlu berangkat berjihad dengan aman ma'aruf yang mungkar seperti laki-laki Kenapa? Lai sa'adzakari kal'unsa Laki-laki beda fikirnya dengan perempuan Makanya Nabi Zakaria menginginkan anak laki-laki Karena ingin punya dahi Imran ingin punya anak laki-laki Karena ingin menjadikan dia sebagai dahi Ruang geraknya laki-laki lebih luas Tetapi perempuan diberikan keringan dalam fikir Sehingga tidak perlu harus berjihad Maka jihad perempuan adalah haji Dengan syarat yang Sebagaimana keninginan dalam kering Dalam ibadah, sholat Laki-laki harus ke masjid, perempuan tidak harus ke masjid Pahalagi sama dengan Laki-laki yang ke masjid, walaupun perempuan itu Sholatnya di rumah, asalkan khusyuk Dan tepat waktu Ini menunjukkan bahwa Rahmat Allah diberikan kepada perempuan Sehingga perempuan tidak akan dituntut Di akhirat, apakah kamu pernah berjihad Tidak ditanya itu Tetapi ditanya, apakah kamu sudah berhaji ketika kamu sudah mampu Selesai, tapi kalau laki-laki Walaupun sudah haji, kalau dia belum punya Mian berjihad, dan mati dalam keadaan Tidak punya Mian berjihad, kata Nabi apa? Siapa yang tidak pernah Mian berjihad, dan tidak pernah berjihad Maka matinya dalam keadaan Jahiliyah Matinya dalam keadaan Jahiliyah Sehingga laki-laki fikirnya Lebih berat daripada perempuan. Nanti di akhirnya dia akan ditanya, apakah kamu membelah agama Allah? Apakah kamu menegakkan Kalimat La Ilaha illallah? Apakah kamu Melakukan aman ma'ruf dan muka Di lingkunganmu, di bangsamu kalau tidak ada peran di Indonesia, karena kita tidak berharap ada peran Maka jihad ini tidak lagi wajib bagi kita di Indonesia Sehingga menjadi wajibnya kifayah, fardu kifaya Yaitu di Suriah, di Irak, di Palestina, dan di beberapa negara yang terjajah Ini menjadi fardu kifayah tidak lagi menjadi fardu kifaya Tapi kalau misalnya dia tidak punya niat sama sekali Jihad ini bukan bagian dari Islam Maka dia matinya sebagai orang yang jahiliah Khusus bagi laki-laki, kalau perempuan tidak Nanti ibu niatkan di sana ini melaksanakan ibadah jihad Bisa dilap, sehingga kalau pulang dalam kanan Mabrur Ibu-ibu seperti orang yang baru pulang dari pertempuran dan mendapatkan kemenangan Jadi kalau ibu-ibu pulang ke Indonesia Setelah ibadah haji dan Mabrur, arti Mabrur ini ibadahnya sesuai dengan surat Nabi, Kemudian berbekas pada karakternya setelah dia kembali Maka dia seperti pulang dari medan perang Telah tercatat Mujahidah Beda dengan bapak-bapak Bapak-bapak melaksanakan ibadah haji Pahalanya adalah pahala haji Walaupun pahala haji kata Nabi Adalah diampunkan seluruh dosanya Pahala haji ini adalah tidak ada balasan kecuali Surga dan segala macam Tetapi tetap tidak menggugurkan kewajiban jihad Sebagaimana pahala solat itu gede Tetapi tidak menggugurkan kewajiban jihad Kalau perempuan menggugurkan kewajibannya Ini keringanan dari Allah SWT Ini pelajaran pertama tentang Hubungan antara ayat haji dengan ayat jihad supaya kita juga mengah tentang syariat lain yang juga sama wajibnya dengan syariat ini yang selama ini sudah mulai ditinggalkan. Kemudian, pelajaran kedua dari ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita berbekal. Wattazawwaru fa inna khairaz-zaadit taqwa. Sebagaimana Allah juga menyuruh kita dalam urusan jihad berbekal tapi dengan kalimat ba'dumastata'tum min ribatil khail dan sebagainya min quwwatil ribatil persiapkan apapun yang akan mampu dari kekuatan fisik kemudian ee, apa kendaraan yang bagus dan membuat orang-orang lain musuh-musuh Allah itu merasa gentar dengan kalian sama-sama disuruh persiapkan karena ini bukan perjalanan yang singkat bukan perjalanan yang mudah cuma bedanya kalau dalam ibadah Haji sebaik-baik persiapan itu bukan ribatul khayl bukan kendaraan bukan kuah bukan fisik in faimna khayuzan adap takwa sebaik-baik bekal yang dibawa ke sana itu ketakwaan kepada Allah. Ini yang harus kita persiapkan dengan matang. Kalau selama ini mungkin Bapak Ibu sudah persiapan dari tahun 2010 mempersiapkan materi, harta, kemudian mempersiapkan ilmu dengan nasihat haji, kemudian mempersiapkan fisik bahkan menjaga-jaga dengan membawa obat-obatan dan vitamin, terus mempersiapkan bekal-bekal bekal seperti pakaian dan segala macam. Ada satu hal persiapan yang penting dan hukumnya wajib kalau kita mau menghadapkan haji makrur. Ataqwa, ataqwa, ataqwa. Apa persiapan taqwa? ataqwa? Hauna. Ataqwa huna, ataqwa huna kata Nabi di sini. Maksudnya apa? Kesabaran, ketaatan, kemudian keikhlasan, kemudian iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga siapa yang membawa iman Ke ar iman yaitu Madinah. Siapa yang membawa tauhid ke ardul aqidah Tawheed, yaitu maka Maka dia adalah takut tamu Allah SWT Karena Allah tidak akan menyianyikan Tamu yang datang kepadanya Tapi kalau yang datang ke sana membawa sombong Bukan takwa Membawa angkur, congkak Saya pernah ketika jadi petugas haji Menuntun seorang e, Lelaki, pria Usianya sekitar 45 atau 50 tahun Dulunya dia seorang penerjun, Angkatan udara dia kemana-mana pernah melalap buana dan tidak pernah kesasar. Sehingga ketika saya menemukan beliau di tengah-tengah mata Mekah Dalam kadang agak seperti orang lingkung, bingung seperti itu Saya samperin, saya tanya, Pak, jamaah haji Indonesia Iya, ya, uh, mau kemana? Saya ini bingung mau pulang tapi tidak tahu jalannya Akhirnya, saya bukan petugas resmi tetapi freelance Karena saya masih mahasiswa alazhan di Kairo Pergi ke Mekah pas musim haji jadi semacam guide freelance sehingga saya tidak tahu harus menantang beliau ke maktab yang mana dan beliau gak bawa uh, apa tanda pengenal apapun saking pedenya jadi pergi ke masjid gak bawa tanda pengenal pede banget, pasti tahu lah kata beliau, saya dulu pertama datang ke sini kata beliau, kemarin pertama datang ke sini saya berpikir, ah, orang cerita di muka itu kesasar-kesasar segala macam saya gak percaya itu karena saya Udah seorang penerjun, kemana-mana saya gak kesasar Saya bisa baca arah, saya orangnya yang bisa uh, apa, cepat dalam mengenal tempat dan lokasi uh, Saya yakin sekali gak akan kesasar Makanya saya pede banget, gak bawa tanda pengenal segala macam Allah langsung memuji-nya Ternyata Mekah ini bukan soal rumitnya kota Mekah Bukan kroditnya orang yang banyak, bukan Tetapi soal ini Attaq wa hauna langsung Allah memuji beliau Tiba-tiba kesasar jauh Sampai ke Aziziyah, coba bayangkan Azizia itu lima kilometer dari kota Mekah dan gak bisa naik ee, kendaraan waktu itu Harus jalan kaki jauh sekali, kesasarannya kok bisa jauh segitu Padahal tinggalnya cuma di daerah tanaim tanaim itu cuma setengah kilo dari Masjid Haram tapi kesasarannya lima kilo Saya ketemu beliau karena saya sedang lagi nyari-nyari HP baru di Azizia Azizia itu udah dulu orang kota Mekah saya lagi nyari-nyari kok ada orang haji kayak keiling gitu akhirnya saya antarkan tapi saya nggak tahu waktunya di mana apa modalnya pak Bismillah kita jalan aja mudah-mudahan nanti ketemu jalan udah beberapa jam akhirnya mulai oh ya ini kayaknya waktunya saya nih ketemu Alhamdulillah akhirnya mulai bertawaf di ini namanya ataqwa modal kesana itu bukan cuma kemampuan fisik atau ilmu atau pengalaman atau jabatan atau harta watazawu anbu itu juga penting tetapi faina kayo razan ataqwa ketakwaan dan Allah berjanji kepada orang yang bertakwa Dan ini sangat populer janjinya Di surat at talaq Beberapa kali Allah berjanji di situ Kalau orang takwa nanti punya masalah di Mekah, Madinah Allah janjikan apa? Wa mayyantabilah ya ja'allahu makhraja Dikasih jalan kewari Kalau nanti dia ternyata Di sana kekurangan Misalnya cateringnya datangnya telatlah -telat, Mungkin airnya kurang Kan sering tuh kurang air Maka wa yarzuqfu min haizul layahtas kalau urusannya sulit di imigrasinya tuh barangkali datangnya dengan orang India nih yang paling sering membuat jamaahnya sering apa lelah dan luar biasa. Kalau kedatangannya berbarangan dengan jamaah dari India, kenapa orang India ini gak ngerti antrian sehingga kita antri bagus-bagus di antrian kita rapi, tiba-tiba datang mereka yang ngelodong aja orang-orang tua yang nggak ngerti apa-apa, pas kita bilang pakai bahasa Arab kan, tiba-tiba saya nggak ngerti sehingga hau-hau-hau ini sulit. Wahai yang takdirlah ayah janganlah diminta meri Yusro Allah mudahkan janji di ayat yang di surat yang sama nanti setelah dia beribadah Wahai yang takdirlah ayukah Firmanu sayyati Allah hapuskan semua dosanya ayuklahu ajarok dan lilitkan gandakan pahalanya ini kalau kita bertakwa makanya mudah kesana itu takwa karena itu adalah rumah Allah Allah yang akan menentukan kamu susah atau mudah urusan kamu gampang atau sulit Allah yang menentukan. Banyak yang datang ke sana mengandalkan paspor VIP nya, ternyata justru Mulai dari keberangkatan sudah susah Walaupun bukan hanya haji Yang yang lebih gampang lagi umroh Tetapi banyak kesusahan, haji apalagi Yang umroh saja yang mudah Tetapi karena modalnya bukan ketakwaan Allah berikan macam-macam peringatan Di antaranya baru beberapa bulan yang lalu Kejadian, mau berangkat uh, Umroh Udah bayar ke travel, udah semuanya Dan bukan kesalahan travel tapi karena beliau ini perempuan dan masih di bawah umur 50 sehingga harus ber bermuhrim kepada yang lain, akhirnya uh, dia membuat seorang mahram itu kepada seorang bapak. Ketika hari berangkat saya jadi pemimpinnya juga waktu itu, pas mau berangkat kita ke Bandara Soekarno-Hatta Jakarta dari Bandung, ibu ini juga udah tunggu di Jakarta karena beliau orang Jakarta, tunggu di sana ternyata yang satu mahram dengan beliau itu malamnya dirawat di Boromeos karena di uh, jantung masuk ICU. Kalau beliau nggak bisa berangkat maka yang masuk dalam daftar mahar beliau tidak bisa berangkat. Beliau udah udah tasakuran, dawal lima tuh sahur segala macam, udah siap berangkat tuh. Tapi kita baru dapat berita dari si bapak itu pas paginya ternyata bapak itu dirawat dan nggak mungkin berangkat karena dokter melarangnya sehingga sampai ke Jakarta beliau menangis sujud ampun kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa modalnya itu bukan VIP. Allah yang mengundang, suka-suka Allah Bahkan kita sering mendengar cerita Pembantu bisa berangkat haji dan umroh Tukang kebun bisa berangkat haji dan umroh Salah satu buktinya tuh di Salman Seorang yang beliau tugasnya adalah Membersihkan taman-taman di Salman Pada masa saya dulu masih tugas di Salman Salman ITB Tahun 2007-2008 Beliau dapat hadiah umroh Karena sudah berbakti sekitar beberapa belas tahun di sana Dan ini panggilan Allah SWT ada aja caranya bagi Allah untuk memudahkan dan menyulitkan. Terus ada lagi VIP yang uh, setahun yang lalu berangkat umroh. VIP-nya bukan satu orang, satu kelompok, sepuluh orang private umroh. Karena dia punya teman, uh, punya saudara yang baru bangun travel, pengen bantu yang bangun travel ini, akhirnya dia pakai travel yang nggak terkenal. Travel ini menginduk lagi ke travel yang lain yang nggak terkenal. Travel yang nggak terkenal itu menginduk lagi jadi tiga kali tangan. Apa yang terjadi? Udah pesan semuanya udah dapat visa segala macam Ternyata travel ini gak pengalaman Dia gak tahu kalau pesawat Saudi Airlines dengan digit 4 Itu berarti pesawat charter Kalau digitnya 3 itu pesawat reguler Kalau yang 4 digit angka de, apa? flightnya Itu berarti char charter Hampir lah mereka yang murah yang 4 digit Oh ini humpung murah nih Padahal bayarnya bayar VIP Akhirnya apa yang terjadi? Delay. Dan itu biasa. Pesawat charter tuh delay udah biasa dan bukan kesalahan mereka. Emang kayak gitu. Karakter dari pesawat, charter. Gak pasti berangkat dan landingnya. Akhirnya delay. Udah datang jam 12 malam keberangkatannya jam 3 pagi. Mereka tunggu sampai jam 3 baru ada pengumuman dari maskapai. Delay sampai besok jam 1 siang pulang. Tidak dikasih kompensasi hotel atau apa. Karena masih di Indonesia. Akhirnya besok jam 12 balik lagi. Delay sampai jam 12 malam lagi pulang. Balik lagi jam 12 malam. Baru Berangkat, berangkatlah dengan berangkat, udah mulai setengah emosi nih. Udah berangkat sampai di Madinah Ternyata, Allah beri lagi ujian keluar dari pesawat Yang gantri di immigration desk Di meja imigrasi ternyata Komputer imigrasinya mengalami hang Sehingga harus 2 jam di situ Terlantar, kan orang sendiri suka gitu ya Kadang-kadang yang hang komputer, kadang-kadang yang petugasnya Karena kadang -kadang petugasnya kadang-kadang capek Capeknya bukan karena udah dalam berapa jam bekerja Capeknya pengen ngobrol sama temen jadi secara kerjaan itu gitu, santai banget Dia beberapa orang udah selesai, terus ditutup, dia ngobrol dulu sama temennya Ntar udah selesai ngobrol, baru dibuka lagi Suka-suka dia, buka dan tutup itu, suka, suka dia Tapi kali ini, bukan masalah, buka tutupnya Memang komputernya ya Jadi komputernya tuh gak bisa dibuat program Karena masih programnya tuh, softwarenya baru Kemarin sistem yang baru, yang pakai kamera Canon yang lama gitu kan ya Itu aja yang mengalami hang Sehingga 2 jam VIP terlantar di imigrasi, gak bisa lewat Pas kala waktu 2 jam mereka dijanjikan pakai mobil kecil yang kelas VIP semacam Alphard. Ternyata yang datang bus untuk 40 orang, lha nah, cuma 10 orang. Mulai ngambek lagi. Ini kan bukan paket itu, reguler biasa mereka dikasih bus segala macam sampai ke hotel. Ternyata dipermainkan di Malaysia. Ketika mereka booking dan reservasi hotel, hotel yang mereka datang tidak ada reservasi sama sekali. Sehingga terlantar di di lobi. Terus gimana karena udah darurat, carilah hotel seadanya. Dapatlah hotel dengan bintang yang biasa, jauh dari masjid Itu pun karena udah penuh Cuma dapat satu malam, besok harus gambar lagi koper pindah hotel lain Ini VIP perjalanannya lebih parah daripada reguler Benar-benar seperti dikerjain sehingga Dan yang muncul kalau udah gitu apa? Ego VIP-nya Bukan istighfahnya, ego VIP Kamu tau gak siapa saya? Semuanya ditunjukin, orang hotel ditunjuk-tunjuk Yang gak pernah ditunjukin wizaratul di hajj, kematian hajinya Orang sore itu yang kapan ditunjukin, dia semuanya dari konsultan segala macam. Apalagi orang travel, apalagi kayak, wah harus semuanya. Saat di Indonesia ini, kalau saya mau, kamu ditangkap hari ini juga. Segala macam, wah udah laper. Akhirnya selesai lebih dari 48 hari dengan keadaan yang begitu, Pergi ke mereka sama di mereka di Indonesia. Ada permasalahan di hotel, cuma terbiak di, di reservasi satu malam saja. Dapat hotel yang mereka janjikan cepat, tapi cuma satu malam. Itu juga kamarnya yang harusnya double dikasih yang one. Apa enggak ramai tuh wah akhirnya sampai masuk ke orang di Indonesia dan sampai kapal Riyadh dan Hal di Saudi saking ributnya masalah ini. Itu sempat ramai. Tapi pelajarannya apa? Ternyata bukan itu modal berangkat ke sana. Atakwa, atakwa. Sehingga kalau kita bertakwa, yang sulit jadi mudah, yang jauh jadi dekat, yang mustahil jadi mungkin, sampai segala macam jadinya Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, khusus bagi yang mau berangkat banyak istighfar, dekatkan diri kepada Allah banyak berdoa mudah-mudahan Allah mudahkan perjalanannya mulai dari Indonesia mulai dari uh, naik pesawatnya sampai landing sampai mendapatkan fasilitas yang layak sebagaimana yang dijanjikan dan mudah-mudahan uh, ibadahnya di Mekah juga di, diberikan kemudahan. Barakallahu lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.